Assalamualaikum saudara berita malam edisi hari ini, Rabu 9 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah. Walhi Aceh sebut pembangunan SUTT Tahura Laikom di Salam ilegal. Dinilai ilegal oleh Walhi Aceh laporkan proyek SUTT ke Mahkamah Konstitusi. Bowaslu Abdiah himbau caleg, tidak pakai fasilitas negara. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang berita malam ini juga bisa nadengarkan di Radio City 9,4 FM Noname, Radio Low Sepsem dan Park, dan Radio Amanda 104 FM takkenon, inilah berita dan laporan lengkapnya dari misrum Selamambi FM. Sudahlun proyek pembangunan tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTT yang masuk areal Taman Hutan Raya atau Tahura Lai Kombi di Desa Jontor Lai Ikan, Kecamatan Penanggalan, Subuh Salam terus menuai sorotan. M. Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Aceh dalam siaran pers yang dikirim ke serambinyus.com mengatakan proyek tersebut ilegal. MNUR menyatakan proyek SUTT yang dibangun PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara di kawasan Tahura lai Kombi ilegal lantaran belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemen LHK. Walhi Aceh menyatakan pembangunan SUTT yang dibangun dalam kawasan hutan dalam bentuk kerja sama ilegal. Hal ini karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Menurutnya izin pinjam pakai dari Gubernur Aceh berdasarkan Kanun Aceh Nomor 7 2016 Pasal 54 Ayat 1 2 dan 3 tentang kehutanan. Mnor juga menyatakan dalam penyusunan AMDAL seharusnya melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 2009. Sudarlun para calon legislatif di Kabupaten Aceh Barat Daya diimbau tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Abdiya menanggapi adanya caleg yang diduga menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Abdiya Ilman Syahputra. Untuk diketahui fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi lain. Selain itu gedung kantor, rumah dinas, rumah pejabat milik pemerintah, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lain. Menurut Ilman juga terbukti melanggar caleg yang bersangkutan diberikan sanksi pidana bagi pelanggar sesuai pasal 280 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Untuk itu, Ilman memintas sebelum terkena sanksi agar para caleg memisahkan dirinya sebagai pejabat publik maupun pimpinan sebuah lembaga dengan menjadi caleg pada pemilu 2019. Darulun, proyek pembangunan tower saluran udara tegangan tinggi SUTT Sidikalang, salam di kawasan Taman Hutan Raya, Tahura, Laikombi, Kecamatan Penanggalan, Subursalam tampaknya bakal berbuntur panjang. Pasalnya, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Aceh akan membawa kasus ini kerana hukum dengan melaporkan ke Polda, Mabus Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan Direktur Walhi Aceh, MNUR. Menurutnya, proyek tersebut diyakini ilegal dan cacat prosedur sehingga patut untuk dipersoalkan. Walhi jelas MNUR akan membuat pelaporan kasus ke provinsi hingga nasional. Saat wartawan menanyakan laporan itu ke instansi mana saja, M Nur mengaku mereka akan melapor secara resmi ke Polda Aceh hingga Mabes Polri dan KPK. Tidak hanya itu, Walhi juga menyatakan melaporkan kasus proyek di Tahura ke Kementerian Lingkungan Hidup serta ke Kantor Staf Presiden. Sedalun Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kota Subulussalam memproses dana guru tahun 2018 senilai 7,68 miliar yang sempat ditunda pembayaran. Demikian disampaikan Kepala BPKD sebut salam Riyadi Hasmin saat konfirmasi Riadi memastikan pihaknya telah memproses pencairan dana guru tahun 2018 lalu. Ia berharap pihak bank telah bisa mengamprak uang para guru di kota Sadakata itu sehingga langsung masuk ke rekening. Persoalan dana guru tertunda dibayar akhir 2018 lalu sempat memicu aksi protes. Bahkan kepala BPKD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subsalem membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai. Dalam surat pernyataan itu, Teriadi berjanji akan menyalurkan dana tersebut paling lambat 10 Januari 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederlun sedikitnya, 11 bidan pegawai tidak tetap atau PTT di Kabupaten Pidi berusia di atas 35 tahun bakal diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. PTT ini adalah mereka yang tersisa dari 378 bidan PTT lainnya telah diangkat menjadi PNS pada 2017 lalu. Mereka terbentur di usia masa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan PD Fendi, didampingi Amir, Kepala Seksi Umum, Hukum, dan Kepegawaian Dinkes Pidi. Berkas kesebelas bidan PTT ini telah ada nota kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan Bupati Pidi Roni Ahmad, sehingga dipastikan posisi para bidan menunggu turun SK dari Kemenkes. Kemenkes. Darlun seorang jurnalis perempuan Turki, Pelin Angkor, dijatuhi hukuman 13 bulan penjara atas laporan investigasinya. Ia melusuri keterlibatan mantan Perdana Menteri Binali Yildirim, yang namanya masuk dalam daftar orang-orang yang menyembunyikan kekayaan di luar negeri atau Paradise Papers. Anker yang merupakan anggota Konsorsium Pewarta Investigasi Dunia atau ICIJ yang menulis soal rincian perusahaan cangkang atas nama Binali Yildirim dan anaknya yang terdaftar di negara surga Pajak Malta. Atas karyanya itu ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan Turki terkait delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Yildirim merupakan Perdana Menteri Turki periode 2016-2018. Saat ini, ia menjabat Ketua Majelis Nasional Turki. Setelah dijatuhi hukuman, Umker mengatakan kepada ICIJ, ia akan mengajukan banding. Ia juga menyatakan keluarga Yildirim telah mengakui isi dari artikel yang ditulis. Dalam putusannya, Hakim juga memponis Ungker dengan pidana denda sebesar 1.615 US USD atau sekitar 22 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Rabu 9 Januari 2019. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambiafm.com Follow juga Twitter at Seram wassalam